Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi ta'ala wa nafa'ana daraini amin. Wal yaktasir ay al mutawaddi'u hatman ay wujuban ala ghasrin aw wajibin. Falaya taslisun wa la'iyanu sa'iri sunan didiki waqtin an idraki sholati kulliha Wa taba'ahu al-muta'akhirun Wa tabi'ahu al-muta'akhirun Lakin aftafi fawati sholati Law akmalah sunanaha Bi'an ya'tiyaha Walau lam yutrik rakatan Wa qut yufraqu bi'an ma'u Sama istagola bil maksud Fakana kamalah madha fil kira'ah Aukillati ma'in Bi khaisu la yakfi illal fardoh Falokana ma'ahu ma'un La yakfihi litatimati tuhrihi In sallasa aw atas atau ikhtaja ilafadili li, li atasi muhtaramin harum ma isti'amalu fi syai'i minasunan Wa kada yuqalu fil wasil Wa nadban ay al-wajib bitarki sunan Li idraki jamaatin lam yarju awairuha Naam ma kila biwujubi kadalki yan bayi takdimu alaiha Nadhira ma marra minnat bitakdimil fa'id Biudrin alal wa infatat al Bismillahirrahmanirrahim Al-Muta'alim Al-Fajda, Al-Istifada, Al-Nafa'a, Al-Indifa Jaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Waliyaktasir ay al-mutawadzi'u hatman ay wujuban Ala ghaslin aw mashin wajibin Waliyaktasir maka seharusnya Meringkas al-mutawadzi'u orang yang berwudu Hatman hukumnya wajib ay wujuban Ala Goslin meringkas atas yang wajib daripada basuhan, au mashin atau usapan wajibin yang wajib. Aiy maksudnya, falaya juzutaslisun, wala ityanusa irisunan. Maksudnya tidak boleh taslis, tidak boleh menigakan anggota, membasuh lebih daripada satu anggota sampai tiga kali. Wala Tidak boleh mendatangkan semua daripada sunnah-sunnah Kenapa? Lidhiki waktin karena sempitnya waktu An idraki salatikulliha fihi Daripada mendapatkan salat semuanya fihi aifil wakti Kama sarraha bihil bagawi waghairuhu Sebagaimana telah menjelaskannya bihi Dengan ini pembahasan al-bagawi Yaitu Imam Bagawi Waghair Ruh dan selain Imam Bagawi Watabi Ahul Mutaakhirun dan mengikutinya ulama-ulama Mutaakhirun. -ulama di sini kemarin sudah dibahas daripada fardhu-fardhunya wudu, kewajiban-kewajiban wudu beserta sunnah-sunnahnya. Di sini dibahas. Kadang-kadang kita wajib meninggalkan sunnah-sunnahnya wudhu. Itu kapan? Pertama di sini dikatakan kita wajib meringkas yang wajibnya saja daripada basuhan dan usapan. Tidak boleh melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu. Kenapa? Karena waktu yang sempit. Maksudnya waktu yang sempit apa? Tidak bisa menjadikan semua sholat di dalam waktu. Tidak bisa menjadikan semua sholat di dalam waktu Berarti waktunya dikatakan sempit Berarti di situ tidak boleh dia melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu Katakan sempit waktunya itu Dia bisa menjadikan sebagian sholat di luar waktu Tapi kalau saatnya dia wudhu sempurna Sak wajib-wajibnya kemudian sama sunnah-sunnahnya Ketika dia sholat, sebagian sholat di luar waktu Dia tengah-tengah sholat adhan Waktu yang lain Nah berarti sini gak usah dah Wuduknya cukup yang wajib saja Basuh wajah Kemudian basuh kedua tangan Ngusap rambut Kemudian langsung basuh kaki Langsung sholat Doa, gak usah doa Kalau sudah sempit waktunya tidak diperbolehkan Sunnah baik, sunnah Fi'liyah atau sunnah gauliyah Sunnah fi'liyah seperti tidak disunahkan kumur Tidak disunahkan dia istinsyak Tidak disunahkan menigakan anggota Tidak disunahkan yang disunahkan daripada sunnah fi'liyah Begitu juga sunnah gauliyah Sebelum wudhu disunahkan baca basmalah Kemudian ada doanya syahadaten kemarin sudah dibahas Kemudian disunahkan setelah, setelah wudhu ada doanya juga Nah, ketika waktunya sempit sudah semuanya ini tidak disunnahkan dia cukup meringkas daripada yang wajib saja kenapa karena waktunya sudah sempit. Lakin di sini ada pembahasan ada iskal sebetulnya. Lakin di sini kan fatwanya Imam Bagawi ya. Kamal Sirrah Bihil sebagaimana telah menjelaskannya Imam Bagawi Waqiru dan selain Imam Bagawi Ya watabi ahul mutaakhirun dan mengikutinya juga apa ahul mutaakhirun ulama-ulama mutaakhir akan tetapi katanya, lakin aftal bagawi afta di situ imam bagawi yang berfatwa di situ juga afta al bagawi fi fawatis salati di dalam kehilangan solat lau akmalas sunanah seandainya menyempurnakan sunnah-sunahnya solat biayatiyah tetap disunahkan mendatangkan sunnah sunnahnya sholat walau lam yudrik rokaah walaupun dia tidak mendapatkan satu rokaat pun apa maksudnya imam bawwi di bahasan di pembahasan masalah sholat nanti di situ imam bawwi mengatakan kalau dia waktunya sempit ketika sholat apa dia yaktasir ala wajibatiah saja di situ dia ketika waktunya sempit sholatnya apa dia cukup meringkas yang wajib-wajib saja berarti takbir, takbiratul ihram kemudian baca fatihah, nggak usah baca surat langsung rukuk, rukuknya cuma tuma'ni nato kemudian itidal kemudian seterusnya yang yang yang dimaksud itu dia cuma meringkas wajib-wajibnya saja atau beserta sunah-sunahnya Imam Boagowi di sana pembahasannya mengatakan tetap disunahkan mendatangkan kesunahan sholat. Walaupun harus mengeluarkan sebagian sholat daripada waktunya. Dan di sini walaupun tidak mendapatkan satu rokaat di dalam waktu. Lo kok lain gini? Dalam pembahasan wudhu tidak boleh melaksanakan sunnah-sunnahnya. Kenapa? Karena waktunya sholat sempit. Di dalam pembahasan sholat, di situ dikatakan dia tetap boleh melaksanakan sunnah-sunnahnya sholat walaupun waktunya sempit. Apa ini bedanya? Waqat yufraku bi annahu thamma istaghala bil maqsud. Fakana kama lam adda fil qira'ah. Waqat yufraku dan benar-benar dibedakan, bisa dibedakan katanya bi annahu dengan sesungguhnya thamma di sana, maksudnya di sana itu apa? Dalam pembahasan salat istaghala bil maqsud dia itu menyibukkan dirinya bil maksud dengan maksud maksudnya apa? Dia kan mengerjakan solat. Kemudian ketika dia mendatangkan sunnah sunnahnya solat itu, apakah termasuk daripada solat sunnahnya? Termasuk daripada solat. Berarti itu maksud tujuan dia untuk solat ya wajibnya dan sunnahnya. Kalau untuk pembahasan wudu itu wasilah, wasilah. Wasilah itu apa perantara. Jadi dia ketika sebelum sholat wajib dia wudu. Wudu ini perantara untuk sholat. Karena itu diperbolehkan dia tidak diperbolehkan bagi dia untuk mendatangkan wasilah karena kehilangan maksud. Kalau dia cuman apa mementingkan wasilah daripada sholat yaitu wudu sah sunnah sunnahnya akhirnya maksud daripada tujuan wudu itu apa? Sholat karena itu dia bisa mengakhirkan sebagian sholat daripada waktunya. Ini sebetulnya masuk dalam kaidah yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Ah ini perkecualiannya. Di situ ada kaidah yughtafaru fil wasail ma la yughtafaru fil maqasid. Perkecualikan ada tiga masalah di antaranya ini. Inna Allah. Jadi maqasid mala dia bah diampuni yuktafar daripada wasail Ini perkecualiannya Ada tiga masalah itu Di antaranya masalahnya eh, Apa itu Ada tiga masalah itu Masalah Oh masalah untuk orang yang meninggalkan Jumat Karena makan zoom, Makan apa ini Bawangnya makan bawang itu termasuk adarusolah ya, adarujum awal jamaah kan adarusolah, adarujum awal jamaah. Apa berarti kalau dia makan bawang berarti dia yuktavar solatnya dikatakan termasuk udur tidak. Nah, Di situ ada beberapa masalah walhasil daripada perkecualian seperti ini. Di sini fakana diteruskan fakana kama laumadafilki roah. Dan ini ada seperti Yaitu apa? Laumadda Seandainya dia memanjangkan fil giroah di dalam giroah Giroah ini yang maksud apa? Surat Al giroah surah Maksudnya ketika dia waktunya sempit Boleh dia memanjangkan bacaan suratnya Walaupun harus mengeluarkan sebagian sholat dari waktunya Ini maksudnya Padahal nanti pembahasan untuk masalah sholat itu sebetulnya ada tiga dibagi tiga itu. Apakah boleh dia memanjangkan sunnah-sunnahnya ketika waktunya sempit? Di situ sebetulnya ada tiga keadaan yang mana disebutkan di kitab Ushrul karim Kalal Mudabiri. Berkata Imam Mudabiri di situ ada pembagian tiga. Kadang-kadang ketika waktu sempit Ya, nanti dibahas betulnya bab soal ketika waktunya sempit dilihat waktunya sempit ini cukup untuk apa? Oh cukup untuk melaksanakan kewajiban dan sunnahnya. Apa boleh memanjangkan ketika seperti ini? Ketika dia cukup waktunya untuk yang wajib dan sunnah-sunahnya, apa boleh memanjangkannya? Memanjangkan suratnya masalah. Nah, Di situ memanjangkan surat katanya khilaful aula. Lebih utama gak usah dipanjangkan Kenapa? Sudah dapat wajibnya dan sunnahnya Ya berarti Laksanakan wajib dan sunnahnya Jangan dipanjangkan Akhirnya nanti keluar waktu Al-mat khilaful aula. Kadang-kadang Cukup untuk wajibnya saja Kadang-kadang Waktu ini cukup untuk wajibnya saja Apa disunnahkan situ Memanjangkan daripada sunnah-sunnahnya Seperti memanjangkan surat Ah di situ kalau cukup waktunya untuk wajibatnya, cukup untuk kewajiban-kewajibannya saja, berarti di situ fal maddu mandub. Fal maddu mandub. Maka memanjangkan hukumnya sunnah. Oh, cukup untuk wajib wajibnya saja ini waktu. Apa disunnahkan memanjangkan suratnya atau yang lainnya? Disunnahkan. Ini cocok dengan pembahasan Syaikh ini Imam Baghawi. Maka di situ sunnahkan untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya. Walaupun harus mengeluarkan sebagian sholat daripada waktunya. Kalau seandainya tidak cukup untuk wajibnya. Waktunya ini sempit. Tidak cukup untuk wajibnya. Wajibnya tidak cukup. Apalagi sunnah. Ya, yang hukumnya? Falmad du haram. Maka memanjangkan sholat ini. Hukumnya apa? Haram. Kenapa? Wajibnya tidak cukup. Kok mau dilaksanakan saat sunnah-sunnahnya? itu pendapat Imam Imam Mudhabi. Sebetulnya nanti di situ ada beberapa pendapat. Ya cuman kalau Imam Bakawi sini mutlak pokok waktunya sempit boleh boleh memanjangkan sak sunah-sunahnya. Walaupun cukup sunnah su apa wajib dan sunnahnya, walaupun cukup untuk wajibnya saja, walaupun tidak cukup untuk wajibnya, di sini Imam Boewi lebih memutlakan. Maksudnya apa? Disunnahkan memanjangkan solatnya, walaupun harus mengeluarkan solat dari pada waktunya. Tapi hmm. mentakhir solat dengan sengaja saat oh, itu haram hukumnya. Ya ini kalau seandainya dia terlambat. Ya keluar daripada waktunya itu tidak sengaja bangun tidur waktunya sudah sempit kalau dia sengaja mengakhirkan sholat dari waktunya ya haram hukumnya ini pembahasan boleh atau tidak dia memanjangkan kalau hukum mengakhirkan sholat ya hukumnya haram dengan sengaja di situ yang pertama tadi dikatakan maka wajib bagi orang yang wudhu Meringkas daripada yang wajib daripada uh, wudhu Tidak melaksanakan sunnah-sunnahnya wudhu Kenapa? Karena waktunya sempit Itu yang pertama Yang kedua au Ini maktuf kepada lidi kiwaktin Karena sempitnya waktu Atau karena sedikitnya air Airnya sedikit Dengan sekiranya La yakfi illal fardah tidak cukup itu air Kecuali untuk yang wajib Falaukana ma'ahu ma'un Layakfihi litatim mati tuhrihi In thallatha au atas sunan Awih taja ilal fadili li atasin muhtaram Haru mastikmaluhu fi syai'in minas sunan Falaukana seandainya ada ma'ahu bersama dia Dia mempunyai air Ma'un Ada bersama dia air La yakfih tidak cukup itu air bagi dia litatim mati tuhrihi untuk menyempurnakan bersucinya dia insallah jika dia menikahkan anggota au atas sunana atau dia mendatangkan sunnah-sunnah awihtaja -sunnah. atau dia butuh ilal fadli daripada kelebihan daripada air tadi li atasin muhtaramin li'atasi muhtaramin karena kehausannya orang yang muhtaram haru musti'maluhu maka dah harus orang lah muhtaram heh harus orang kan muhtaram oh ya li'atasi muhtaramin karena kehausan muhtaram yang dimuliakan nanti غير muhtaram ada enam haru musti'maluhu maka haram bagi dia isti'maluhu memakai itu air di dalam berbudu minas sunan daripada sunnah-sunnahnya Maksudnya Kalau seandainya airnya ini Tidak cukup untuk sunnah-sunnahnya Cukupnya untuk meringkas daripada yang wajib Kalau dia melaksanakan sunnah-sunnahnya Wah ini Bisa eh, Apa ini Bisa tidak cukup untuk yang wajibnya Kalau dia melaksanakan menigakan anggota Dia pakai eh, Kumur dulu bagi istinshak dulu, akhirnya anggota yang wajib tidak terbasu nantinya, atau dia salah sah dia nak mendaki tangan sunnah, nak matmal. Dia tidak kumur, tidak istinshak, cuma dia menikahkan anggota basuh wajah tiga kali, basuh kedua tangan tiga kali. Kalau dia menikahkan, akhirnya anggota yang wajib tidak terbasu nantinya. Kenapa? Airnya sedikit atau butuh air tadi selebihnya daripada yang wajib untuk sesuatu yang muhtaram dikatakan muhtaram di situ lahir muhtaram yang tidak dikatakan muhtaram yaitu boleh dibunuh tidak dimuliakan itu ada enam yang pertama tarikusolah orang yang meninggalkan solat bukan dikatakan muhtaram yang kedua zanil mohsan yang kedua yaitu Orang yang sudah kawin Sah perkawinannya Kemudian dia berzinah Sudah punya istri Dia berzinah Itu dikatakan Zani Mohsan Zani Mohsan dikatakan Ghir Muhtaram Kemudian Wal Murtad Yang ketiga Yaitu orang Keluar daripada agama Islam Murtad Ini juga dikatakan Ghir Muhtaram Yang keempat Harbi itu orang kafir yang memerangi Islam Kafir harbi Itu dikatakan muhtarom. Kemudian yang dua dari hewan Yaitu apa Al-Kalbul Akur Yaitu anjing galak Kemudian yang terakhir Yaitu khinzir Yaitu babi Enam ini dikatakan muhtarom. Selain enam hal ini Berarti dikatakan mohtaram Selain enam hal ini Dikatakan mohtaram Ada kucing kehausan Kucing khausan hampir meninggal, atau anjing tidak galak meninggal eh, apa kehausan. Kalau tidak minum dia bisa meninggal. Ya begini, apa kita melaksanakan wuduk sama sunnah sunnahnya akhirnya kucingnya meninggal Enggak, Kita cukup beringkas dari pada yang wajib, dari pada wuduk tadi, sisa dari pada air tadi dikasihkan hewan yang muhтарom. Dikatakan hewan muhтарom. Wakada juga filusli, begitu juga dikatakan ini pembahasan filusli di dalam mandi. Sebagaimana di situ wudhu wajib meringkas daripada yang wajib karena waktunya sempit atau karena sedikitnya air juga sama pembahasannya di mandi. Ketika dia mandi wajib, dia wajib meringkas daripada eh, apa yang wajib-wajib saja, tidak boleh melaksanakan sunnah. Kalau seandainya waktunya sempit atau airnya sedikit, sama pembahasannya adalah wuduk dan mandi. Kemudian tadi dikatakan di situ waliyak tasir al hatman wajib dia meringkas. Ada dia dikatakan waliyak tasir dia sunnah hukumnya meringkas orang yang wuduk tadi apa meringkas daripada yang wajib-wajibnya itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah Ini. Wa dan hukumnya sunnah meringkas daripada yang wajib alal wajib bi sunan dengan meninggalkan sunnah-sunnahnya li jama'atin karena untuk mendapatkan jamaah lam yarju ghairaha yang dia tidak mendapatkan selain ini jamaah berharap lam yarju ghairaha Ya tidak berharap yang lainnya daripada jamaah di sini hukumnya dia meringkas daripada yang wajib hukumnya sunnah ada salat berjamaah didirikan kemudian dia mau wudhu kalau dia wudhu sempurna dia wudhu sunnah wajib-wajibnya dan sunnah-sunahnya sunnah sebelum wudhu sunnah setelah wudhu sunnah fi'liyah, sunnah golia semua kalau dikerjakan dia tidak akan mendapatkan sholat berjamaah dan dia tidak bisa mengharapkan daripada yang lain. Tidak ada orang yang akan diajak sholat berjamaah lagi kecuali ini, satu-satunya sholat berjamaah. Ya, hukumnya? apa tetap dia boleh melaksanakan wudhu sempurna, yakni wajib dan sunnahnya atau cukup meringkas yang wajib saja. Nah, Di sini disunahkan, disunahkan bagi dia meringkas wuduhnya untuk yang wajib-wajibnya saja. Sunnahnya enggak usah. Hukumnya apa? Sunnah. Apa boleh dia sempurna? Boleh. Cuman dia akan kehilangan sholat berjamaah. Liidroki jama'atin di sini apa? Maksudnya mendapatkan berjamaah bukan mulai awalnya. Di situ khaufil fawat bisalam. Dikatakan takut kehilangan berjamaah itu apa? bisalam dengan salamnya. Jadi kalau seandainya dia sholat apa wudhu sempurna, dia akan kehilangan sholat berjamaah. Maksudnya apa? Dengan salam. Jadi masbook. Ya. Jadi masbook berarti. Iya. Kan jadi masbook berarti. Nah, khufawatihah bisa bisalam. Khuf bisalam ya, nih khuf. Ya itu. Seandainya. Khufawatihah bisalam. Seandainya dari itu dia kalau menyempurnakan sama sunnahnya jadi masbuk enggak salat dari awalnya Nggak, nah, maka tetap disunnahkan untuk itmam sah sunah sunnah-sunnahnya kan gitu iya, tetap disunnahkan jadi kalau sahnya dia menyempurnakan wajibnya sunnahnya dia tidak akan mendapatkan sama sekali berjamaah oh dia apa wudu wajib dan sunnahnya sempurna dia dia akan dapat rokat keberapa? Oh rokat terakhir, rokat keempat Tetap disunahkan berarti mendatangkan Wajib dan sunahnya gitu loh. Dia khawatir kehilangannya berjamaah tadi itu apa? Maksudnya bis salam dengan salam Kalau masih mendapatkan sebagian sholat Ya tetap disunahkan dia Untuk melaksanakan wajib dan sunahnya Dalam wudhu Cuma situ ada Perkecualian, naam katanya Magila bi wujubihi Sesuatu yang dikatakan biwujubi dengan wajibnya Kan dalam anggota wudu itu ada kesunahan yang ada pendapat mengatakan wajib Seperti apa kadalki seperti menggosok Bukankah Imam Malik mengatakan wajib menggosok anggota hmm. Yang bagi tagdimuhu alaiha Maka seharusnya mendahulukan menggosok melaksanakan sunah wudu dengan menggosok tadi Alaiha atas berjamaah tetap disunahkan ketika waktunya eh, apa ini ketika dia takut khawatir kehilangan berjamaah tetap disunahkan melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pendapat mengatakan wajib seperti menggosok anggota seperti mengusap semua rambut ya itu ada yang mengatakan wajib. Jadi untuk, untuk mendapatkan berjamaah disunahkan untuk diringkas dengan yang wajib tetapi Nah, jadi sunnah-sunnah ditinggalkan wudunya supaya bisa mendapatkan berjamaah Tetapi bukan sunnah-sunnah yang ada khilaf Menurut syafi'i sunnah, menurut matahab syafi'i wajib nah, Seperti berkumur, nah, itu menurut matahab imam malik wajib itu nah, Kemudian e, dalak, menurut imam ahmad itu wajib Kalau berkumur, kemudian dalak gosok-gosok itu menurut matahab malik adalah wajib itu Nah, itu jangan ditinggalkan. Lebih berarti lebih ditakdir keluar khilaf di min khilafiyah. Ya. di sini dikatakan apa? Nadira ma marra min nadbi, ya. Ini seperti pembahasan ma yang telah berlalu. Pembahasan awal kitabussalah dalam Fatul Muin yaitu apa? Ma marra min nadbi daripada kesunahan takdimil fa'id mendahulukan al-faid sholat yang dia tinggalkan bi-udrin ya sholat yang dia tinggalkan karena sebab udur apa alalhal diroh daripada sholat berjamaah waktu pembahasan awal sholat kan sudah dibahas ya itu kalau seandainya dia ketinggalan sholat karena udur ketiduran bangun tidur dia sudah masalahnya dia tidur jam sebelas Bangun asar, berarti dia meninggalkan sholat duhur karena udur. Meninggalkan sholat duhur karena udur. Nah, ketika dia meninggalkan sholat duhur ini karena udur, ketika bangun asar di situ ada sholat berjamaah. Di situ ada sholat berjamaah. Ini dia disunahkan mendahulukan golok dulu atau sholat berjamaah dulu. Nah, di situ kan dibahas tetap disunahkan apa mendahulukan sholat duhur dulu daripada sholat berjamaah kenapa karena itu ada pendapat yang mengatakan wajib Tartib dalam sholat itu ada yang mengatakan wajib karena itu sama pembahasannya di sini walaupun kehilangan berjamaah di situ nah, di sini juga sama kalau dia khawatir kehilangan berjamaah cuman dia ada pendapat yang mengatakan wajib dalam wudunya tetap didahulukan dalam wudhu yang dikatakan wajib tadi itu sama pembahasannya wallahu alim ila birdayan mengenai ghairu muhtaram tariku salat sama zanil muhsan itu menjadi Gawiru Muhtarom karena Damuhuma hadar, darahnya sudah tidak terhormat ya, boleh dibunuh. Tetapi hadarnya darah itu kan setelah ada putusan daripada Qawdi Bilqatel. Jadi dalam masalah air ini apakah nunggu kalau ada putusan baru dia Gawiru Muhtarom, apa begitu dia tarik usulah atau Zaini Mohson langsung jadi wai rumah sehingga tidak kita abaikan ini. Kalau di Indonesia kan tidak ada putusan kodi. Ya. Nah, di situ dalam pembahasan orang yang meninggalkan salat boleh dibunuh, itu kan tidak wajib. Kalau seandainya dia belum ada apa ini masalahan kodi-nya tidak menentukan dia untuk dibunuh masih an. Kalau seandainya ada orang Muslim yang membunuh, di situ dia hukumnya tidak dikisos. Tidak, tidak ada hukumul ghodhi. Walaupun sebelum hukumul ghodhi dia tidak dikisos. Ya, maksudnya hukumul ghodhi itu setelah ada istitab itu. Kalau, kalau sudah mudatul istitab tadi itu ingga walaupun tidak ada, tidak apa, tidak apa, tidak ada. Tidak ada apa namanya, kalau untuk sholat ya Kalau tidak ada hukum gaudi eh, Ma'aleh Istidak hukumnya sunnah Ya al-amr bil-gaudil Ya al-amr bil-gaudil minal hakim Kalau seandainya ada orang Yang langsung membunuh dia Itu cukup ditakzir hmm. Tidak dibunuh Tidak dikisos Itu pembahasan awal itu. Fi awal ya Ya hmm lakinnahu ya atham dosa dan ditazzir kenapa li annahu yatawalla ghaira amri karena dia melaksanakan sesuatu yang bukan urusannya dia itu urusannya hakim jadi berarti di situ kalau seandainya ada orang meninggalkan salat walaupun belum hakim belum menentukan untuk dibunuh walaupun belum menentukan untuk dibunuh ya berarti tetap ya boleh untuk tidak dikasih ya bahkan tidak ya enggak apa meningkat tapi Yang untuk wajib. masalah sholat itu Ba'dal Adal Amr biveliha, gitu. Jadi kalau ada orang tarik-tarikus sholat hmm. meninggalkan sholat sholat itu kemudian dia diperintah di waktu asar untuk sholat itu dzuhur pada kan gitu. Kemudian setelah itu kalau maghrib masih tetap ya berarti hadar Tapi kalau ndak ada amr, ha? belum ada amr tadi itu kan masa masa hajar itu. Ha? Amar amar. Hah? kalau yundabul istitabah yundab. kalau nah, berarti ya, boleh. Nah, kalau yundabul istitabah berarti boleh ya dibunuh waktu asar. Ya apa itu? Nah, ini lebih jelas lagi, Sen. Fa ya. law qatalahu qabla amril imam lahu biha dhaminahu aw ba'dahu wa ba'da ikhrajiha an waqtiha bighairi al-imam asima waladaman ba'da ba'da khurujut ba'da ikhrajiha an waqtiha bighairi amril imam walaupun oh. dengan tanpa amr imam tetap dia dikatakan ya'zam cuman la dhamana yu ghairi amril amri imam kepada si qatil atau oh, okay. nah, oh. bi-ghabri imam Kepada sitarik salah untuk as-salah Coba ulangi lagi Bi-ghabri amril imam Kepada gatil bil-gatil Atau bi-ghabri imam Kepada tarik salah untuk salah Itu harus harus dicermati oh. Ulangi -ulang lagi ibarahnya Fa law qatalahu insanun qabla amril imam lahu oh ya Fa insanun qabla amril imam lahu biha biha heeh bi solah bi solah qabla amril imam lahu bi amril imam bi solah wa ba'da dan setelah mengeluarkannya an waqtiha hadar diman ta amrul imam itu sebelum dia mulakan salat. Jadi seketika dikil waktu salat kalau tidak tak bunuh. Kan gitu kan? Ayo dua itu amrul imam wa ikhrajihan. Saya ulangi. Wa fa law qala insanun qabla amril imam lahu biha. Heeh. Kalau wa ba'dahu au amril imam wa ba'da ikhrajihan. Au. Wa ba'dahu au ba'dahu kan dua berarti. Iya. Setelah amrul -imam, imam wa ba'da berarti dua. Bukan aw Dua. Au ba'dahu ba'da amrul imam wa ba'da ikhrajihan waqtiha bi ghairi amrul imam. Iya. Dengan tambah amrul imam. Bi ya, ghairi amrul imam berlaku yang kedua. Eh ba'da ikhrajihah bi am bi ghairi au ba'dahu au ba'dahu ba'da, ba'da, ba'da, ba'da, ba'da. ikhrajihah بعد امر الامام وبعد اخراجها terus an waktiha iya bi imam qamutanafi had ya berarti Walau gata lahu insanun Gata lah tarik as-salah insanun Gabla amril imam lahu bis-salah Lahu yakni litarik as-salah bis-salah Dhamina al-gatil Dhamina hu, ya Au ba'dahu Ba'da amril imam Wa ba'da ikhrajihaan waktiha yang kedua ini wabadah ekrajian waktu anwaktiyah biqari amril imam. Walaupun dengan amril imam. Jadi ada dua masalah di sini. Pertama, kalau memang dia tadi itu setelah badah amril imam dan setelah ikhrajil salah dari waktu ya duhur, ya yeah, misalnya. Nah, waktu ya, oh, bukan? Badal amar kalau gaulam amril imam domendia kalau ba'da amril imam eh, mayadman berarti eh. atau ba'da ikhrajihan waktiah bi ghairi amril imam ha asimah jadi yang tidak dhaman dari itu dua ba'da amril imam tetap dia tadi salat atau ba'da ikhrajia walau bi amril imam walau qabla istitabah walau qabla istitabah terus dengan maksudan wa illa dami dumina hum hmm. malak di sini Wa sin sinmim fil urar adam hmm. adman hmm. hatta hmm. al qalbil wujuh hatta hmm. al qal bil wujub bil wujub bi hmm ada jaminan hatta ada ada khilaf antara istitaaba antara wujub dan antara sunnah mohon teman-teman mohon teman kenapa ya بعد الاقرار atau بعد اربع شهود tentunya tapi walau lam yati bi arba' syuhud maka kata kalau jadi apa dari zaman muson tapi tetap ahli gus ya dalam Itulah mian tamgulai. Apa tu? Zainul Masan biar 4 shuhud, ya. Ini 4 shuhud ya. Biar 4 shuhada. Ida, ida tak raf. Walau biar biar dia 4 shuhada. Kalau mau teraf ya. Walau biar dia 4 shuhada. Iya.